Hvordan er kumene? Hvordan er Melawan pola pikir destruktif. Dalam menghadapi kesusahan atau musibah, ada pola pikir merusak, yang harus kita Lawan Di buku Option B, Facing Adversity, Building Resilience, and Finding Joy, karya Serial Sinberg bersama Adam Grant disebutkan mengenai pola pikir 3P yang menurut psikolog Martin Seligman bisa menghambat kita untuk pulih dari musibah. Pola pikir 3P itu adalah personalization, menjadikan musibah sebagai kesalahan pribadi. Pervasiveness, menganggap musibah di satu aspek hidup sebagai musibah di seluruh aspek hidup. Permanence, keyakinan bahwa akibat dari sebuah musibah, kesulitan akan dirasakan terus-menerus. Sebagai ilustrasi dari pola 3P, Bayangkan seseorang perempuan yang baru patah hati berat, sampai nangis tujuh hari tujuh malam dan menolak makan. Pola 3P bisa seperti ini. Personalization, cowok gue selingkuh karena salah gue. Gue yang kurang dandan, gue yang kurang semok, gue yang kurang merdu suaranya. Ini semua memang salah gue. Cowok gue pasti akan setia sama gue kalau gue secantik gal gadot. Pervasiveness, hidup gue emang begini. Apes di percintaan. Jadi mahasiswi juga gak becus, jadi anak gak benar. Pokoknya semua hidup gue adalah kegagalan. Permanens, gue akan patah hati seumur hidup, yakin gue. Perhatikan bahwa pola 3P ini bukan lavata, tetapi murni konstruksi di dalam kepala kita sendiri. Mari kita mulai dengan personalization. Kenyataannya, tidak semua masalah hidup disebabkan hanya oleh kita sendiri. Memang ada yang sepenuhnya salah kita sendiri. Misalnya mengendarai kendaraan dalam keadaan mabuk dan kemudian menabrak orang lain. Tetapi banyak juga yang sebenarnya di luar atau hanya sebagian di bawah kendali kita, jumpa lagi dengan dikotomi, trikotomi kendali. Di pervasiveness, lagi-lagi kita memiliki perspektif yang keliru, baca, lebay. Musibah, kegagalan di satu aspek hidup tidak otomatis berarti kegagalan di aspek hidup yang lain. Gagal di studi bukan berarti kita gagal menjadi anak yang baik. Gagal di percintaan bukan berarti kita juga gagal sebagai profesional, dan seterusnya. Yang terakhir, permanens. Rasa sedih, galau, kecewa yang dialami sekarang tidak otomatis masih akan dirasakan minggu depan, bulan depan, atau tahun depan. Memang ada kasus-kasus musibah, kesulitan yang menimbulkan luka psikologis yang lama efeknya, tetapi sebagian besar akan terasa lebih ringan seiring berjalannya waktu. Disaat stoisisme sekadar memberitahu bahwa kita mampu dan harus bisa mengendalikan persepsi kita mengenai musibah, konsep 3P di atas membantu kita mengidentifikasi pola pikir apa yang harus dihindari. Minimal dengan mengenali adanya pola 3P ini, kita bisa lebih cepat menyadari saat mulai terjebak dalam pola menyalahkan diri sendiri, atau membiarkan masalah merembet kemana-mana, atau menganggap perasaan duka ini akan selamanya. Menerima penderitaan Why is it so hard when things go against you? If it is imposed by nature, accept gladly. If not, work out what your own nature requires, even if it brings you no glory. Marcus Aurelius, Meditations. Kita tadi sudah diingatkan oleh filosofi teras bahwa apa yang kita sebut sebagai bencana, musibah, kesulitan dan lainnya adalah konstruksi mental kita sendiri. Stoicisme melihat peristiwa, apapun itu. Sebagai sebuah fakta objektif. Makna dari peristiwa itu datang dari kita sendiri. Dan karenanya kita punya pilihan hendak memaknainya sebagai hal buruk atau sebagai hal yang baik. Misalnya kesempatan memperkuat diri atau melatih sifat tertentu. Ada satu lagi nasihat yang datang dari Marcus Aurelius, yaitu untuk menerimanya dengan senang hati. Ini juga sesuai dengan pembahasan sebelumnya mengenai mencintai nasib, Amor Fati. Dan dengan sepenuh hati mengharapkan hal yang telah terjadi sebagai yang ditunggu-tungguh walaupun terasa absurd Mengapa begitu sulit saat hidup dirasa melawan dirimu jika memang kejadian ini datang dari alam maka terimalah dengan senang hati jika tidak maka cari tahulah apa yang harus kamu lakukan yang selaras dengan alam dan kerjakan itu bahkan jika hal itu tidak memberimu kemuliaan ujar Markus masih ingat soal keteraturan dan keterkaitan semua yang ada di alam Natur, ini. Hal ini pun mencakup peristiwa musibah dan kedukaan. Jika memang hal itu adalah bagian dari alam, maka kita diajak menerimanya dengan senang hati, love of fate. Semua hal yang memang harus dijalani makhluk hidup, seperti kematian dan sakit penyakit, atau segala tindakan di luar kendali kita, seperti sikap dan perasaan orang lain, serta segala bentuk bencana alam yang tidak bisa dikendalikan manusia. Memang ada masalah yang timbul karena kesalahan kita sendiri. Misalnya, kita tidak menjalankan tanggung jawab kita sebagai pasangan, anak ataupun orang tua sehingga kemudian menjadi masalah bagi kita. Atau kita mengucapkan atau berbuat sesuatu yang merugikan kepada orang lain, makhluk lain atau lingkungan yang akhirnya membawa kesusahan. Jika semua masalah ini ditimbulkan oleh kita sendiri karena kita telah berbuat tidak selaras dengan alam, not in accord dan sweet nature, maka kembali ke kita. Seperti dikatakan Markus. Kita yang bertugas mencari tahu bagaimana memperbaikinya, kemudian melakukannya sungguh-sungguh. Menang dengan bertahan. Kaum stoa senang menggunakan analogi kontes olahraga atau pertandingan untuk menggambarkan kesusahan hidup. Yang menarik, kita tidak diharapkan untuk menang dengan cara mengalahkan cobaan selayaknya atlet gulat atau taekwondo melumpuhkan lawan. Di dalam filosofi teras, kemenangan kita atas cobaan dan kesusahan hidup diperoleh dengan bertahan, endure. Dan membuat lawan kita lelah Dalam pertandingan suci Banyak yang meraih kemenangan Dengan cara membuat lawan mereka lelah Dengan sikap bertahan yang keras kepala endurance Bayangkan seorang stoa semacam Atlet yang seperti itu Yang melalui latihan panjang dan tekun Akhirnya memiliki kekuatan untuk bertahan Menerima serangan dan akhirnya melelahkan lawan Seneca, firmenes Jadilah seperti tebing di pinggir laut Yang terus dihujam ombak tetapi tetap tegar dan menjinakkan murka ail di sekitarnya Marcus Aurelius Meditations Analogi-analogi di atas mengingatkan saya pada kisah-kisah pemain bulu tangkis, petinju, atau petarung yang memiliki strategi bermain panjang. Bukannya berusaha secepatnya menaklukkan atau melukai lawan, mereka memilih bermain partai panjang, memanfaatkan kesabaran dan stamina yang mereka miliki. Sampai akhirnya lawan mereka kelelahan, dan kemudian mereka baru bertindak merebut kemenangan. Saat cobaan, kesusahan, bencana terasa begitu berat melanda, yang diminta dari kita bukanlah teori, strategi, tips dan trik yang canggih-canggih. Filosofi teras hanya meminta kita untuk cukup, bertahan, tetap teguh, bagai tebing karang yang tidak bisa dikalahkan badai. Sampai akhirnya cobaan tersebut yang lelah sendiri. Hang Interi mungkin bukan anjuran yang buruk, Latihan menderita. Premeditatio malorum melatih kita untuk memikirkan skenario-skenario buruk yang mungkin terjadi di hari ini. Selain simulasi mental, stoicisme juga menganjurkan latihan menderita dalam hidup kita secara rutin. Latihan apes, ini benar-benar dalam arti literal, artinya kita memaksa diri kita menderita secara fisik. Bukan dengan instrumen penyiksaan, ingat penjahat di film The Da Vinci Code yang senang mencambuk diri, tetapi dengan sengaja hidup jauh di bawah standar kenyamanan hidup kita sehari-hari secara berkala. Luangkan beberapa hari dalam setahun di mana kamu harus memuaskan dirimu dengan makanan yang paling sederhana dan murah, mengenakan baju yang paling jelek dan kasar, kemudian berkata pada dirimu sendiri, inikah kondisi yang saya takuti. Justru ketika keadaan kita sedang baik, maka jiwa kita harus diperkuat untuk menghadapi kesulitan yang lebih besar. Justru ketika Dewi Keberuntungan sedang ramah, maka kita harus menyiapkan diri terhadap murkanya. Di masa perdamaian para tentara latihan melakukan manuver, menggali tanah padahal tidak ada musuh, dan melelahkan diri dengan kerja keras yang sebenarnya tidak perlu, agar dia akhirnya siap ketika harus bekerja keras betulan. Jika kamu ingin seseorang tak goyah saat krisis menghantam, maka latihlah ia sebelum krisis itu datang. Seneca Letters Seneca menganjurkan kita berlatih apes atau latihan kemiskinan, praktis poverty, secara rutin, misalnya makan makanan yang sangat sederhana dan murah. Bahkan Seneca menyebut roti yang sudah keras sebagai simbol makanan yang sangat sederhana. Ya, kamu yang anak kos juga tidak punya alasan untuk tidak melakukan ritual ini dan memakai baju yang lusuh atau usang. Di masa kini, latihan ini tidak terbatas pada makan makanan sederhana atau berbaju jelek saja. Pada intinya, Apakah kita bisa melepaskan kenyamanan yang biasa kita nikmati selama beberapa hari? Bagi yang bisa naik mobil pribadi ke sana-sini, cobalah untuk merasakan naik kendaraan umum. Yang biasa naik taksi, cobalah untuk merasakan naik ojek. Yang biasa tidur di kamar AC, cobalah untuk tidur dengan udara alami. Yang biasa tidur di kasur springbed, cobalah tidur di kasur tipis atau bahkan di lantai beralas stikar. Yang biasa memakai smartphone, Cobalah untuk puasa internet, hayo, beratkan. Masih banyak lagi kesempatan untuk melatih kesusahan dan kemiskinan. Hidup jauh di bawah standar kenyamanan kita, jika kita mau. Saat melakukan ini semua, coba renungkan, apakah hidup melarat ini sungguh-sungguh menakutkan? Apakah kondisi berkekurangan ini adalah sebuah bencana besar dalam hidup kita ataukah saat dijalani ternyata tidak semenakutkan yang kita pikir? Karena ternyata, kita tetap bisa hidup dengan makanan sederhana. Atau, ternyata tidak ada yang peduli dengan baju bagus kita. Atau, ternyata kita masih bisa tidur tanpa segala fasilitas berlebih. Lakukan ini semua selama tiga atau empat hari, atau lebih lama, sehingga ini bisa sungguh menjadi ujian bagimu dan bukan hanya hobi. Percayalah, kamu akan bersuka cita dengan makanan murah, dan kamu akan mengerti bahwa damai pikiran seseorang tidak bergantung pada dewi keberuntungan, kemakmuran. Karena bahkan saat murka pun ia memenuhi kebutuhan kita dengan cukup lanjut senekah. Menurut William Irvin di dalam bukunya A Guide to Good Life, ada beberapa manfaat dari latihan kesusahan ini. Yang pertama adalah melatih diri kita menjadi lebih tangguh. Bagaikan tentara yang berlatih susah payah di masa damai, sehingga ketika pertempuran yang sebenarnya terjadi, mereka sudah siap menghadapinya. Ingat bahwa kekayaan adalah hal di luar kendali kita. Siapkah kita jika itu semua mendadak direnggut dari kita ketika Dewi Keberuntungan marah kepada kita, misalnya dengan mengirimkan perampok, kebangkrutan, bencana alam? Dengan berlatih kemiskinan secara rutin, kita akan menjadi lebih tangguh menghadapi situasi apapun. Kita akan melatih jiwa dan raga ketika kita membiasakan diri kita dengan dingin, panas, haus, lapar, kekurangan makanan, dipan yang keras, menahan diri dari kenikmatan, dan menjalani kesakitan. Musonius Rufus, Letters and Science Manfaat kedua dari praktis poverty, menurut Irvin, adalah untuk membentuk rasa percaya diri, sehingga kita bisa menanggung musibah dengan tabah dan kuat. Seperti dikatakan Seneca, saat kita menyadari bahwa ternyata kita cukup kuat untuk menanggung latihan-latihan ini, perlahan kita menjadi lebih pede. Seandainya saat ini kita dianugerahi kekayaan dan rejeki lain, kita bisa berkata, jika harus jatuh miskin pun. Saya tidak akan hancur. Manfaat ketiga adalah melawan fenomena yang disebut ilmu psikologi sebagai hedonic adaptation atau adaptasi kenikmatan. Para psikolog menemukan bahwa apapun yang membuat kita senang, uang, ketenaran, seks, harta benda, dan lain-lain, pada akhirnya akan kehilangan kenikmatannya seiring berjalannya waktu. Sebuah penelitian terhadap para pemenang lotere di Amerika Serikat menemukan bahwa 18 bulan sesudah memenangkan lotere para pemenang lotere tidak lebih bahagia daripada mereka yang tidak menang. Penjelasannya adalah, pada akhirnya kita akan beradaptasi dengan hal-hal baru yang tadinya membuat kita bahagia. Rasanya tidak perlu jauh-jauh untuk mencari contoh dari hidup kita sendiri. Saat memenangkan kejuaraan, lulus dengan nilai tertinggi. Mendapat kenaikan jabatan, dan kenaikan gaji, membeli tas, atau gadget baru, atau bahkan mendapat pacar, suami, istri baru. Pada awalnya, kita senang sekali dan grafik kebahagiaan kita mengalami peningkatan. Namun, seiring berjalannya waktu, maka kenikmatan yang kita rasakan perlahan turun, dan kita kembali ke kebahagiaan di awal, base level. Hal ini karena kita mulai terbiasa dengan kenikmatan baru kita. Gaji baru kita, jabatan baru kita, gadget baru kita, Sampai pacar, suami, istri baru kita perlahan menjadi norm baru, tidak lagi menjadi spesial. Menurut Irvin, praktis poverty bisa membantu kita melawan adaptasi kenikmatan tersebut. Dengan rutin, mengguncang, base level diri sendiri, maka kita kembali menghargai apa yang telah kita miliki. Jika kita terbiasa makan enak, maka saat menghabiskan waktu untuk makan makanan yang tidak enak dan sangat sederhana, kita jadi kembali mengapresiasi makanan enak yang kita konsumsi selama ini. Saat terbiasa naik kendaraan pribadi, dan kemudian merasakan berdesakan bersama orang lain di kendaraan umum, kita akan kembali menemukan nikmatnya kendaraan pribadi. Saat memakai busana murah berbahan kasar, kita akan kembali menghargai pakaian bagus yang kita miliki. Saat kita menemukan kembali nikmatnya segala sesuatu yang telah kita miliki, maka kita pun bisa merasa lebih bahagia. Di antara begitu banyak kenikmatan dan fasilitas dari kehidupan modern, makanan, food, mungkin adalah ujian terbaik mengenai pengendalian diri, self-control. Makanan relatif tersedia di mana-mana, dengan berbagai kualitas dan harga. Mengenai makanan, salah satu filsuf stoa bernama Musonius Rufus memiliki prinsip yang umum kita dengar sekarang sebagai makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan. Bagi Musonius, Makanan ada hanya untuk sekadar mempertahankan hidup dan bukan sebagai sumber kenikmatan. Bahwa Tuhan menyediakan makanan dan minuman hanya untuk mempertahankan hidup dan bukan sumber kenikmatan, dapat dibuktikan dari ini, ketika makanan menjalankan fungsinya dalam pencernaan dan penyerapan, ia tidak memberikan kenikmatan apapun bagi manusia. The Daily Stoic Walaupun kita menikmati rasa makanan di lidah, manfaat sesungguhnya dari makanan justru baru kita terima di dalam perut dan sistem pencernaan. Konsisten dengan ajarannya, Musonius Rufus dikenal hanya makan tumbuh-tumbuhan dan hasil dari susu, dan dia tidak makan daging. Musonius Rufus tampaknya tidak akan menjadi filsuf yang populer di kalangan foodies dan food blogger. Walaupun tidak semua dari kita bisa mengikuti anjuran Musonius Rufus sepenuhnya, saya kebetulan penganut, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, Makanya saya paling tidak rewel soal makanan, tetapi ada pesan lebih dalam yang bisa dihayati semua orang. Pencinta kuliner dan food blogger sekalipun, jangan sampai kita diperbudak oleh makanan, baik dari segi kualitas, selalu hanya ingin makan yang enak dan mewah, maupun segi kuantitas, makan berlebihan, melebihi. Ang diperlukan oleh tubuh untuk tetap sehat. Di bab akhir mengenai latihan prinsip stoicisme yang bisa kita lakukan, kita akan melihat contoh praktik melatih diri mengurangi ketergantungan pada makanan yang sekaligus memiliki manfaat kesehatan. Jika kita telah mampu melakukan praktis poverty secara rutin, Seneca mengingatkan kita untuk tidak merasa bangga dengan mengingat status hidup kita. Bagaimanapun, mereka yang mampu melakukan ritual ini adalah mereka yang tidak harus menghadapi kelaparan dan kemiskinan setiap hari. Tidak ada alasan bagimu untuk merasa hebat melakukan hal ini semua, karena kamu hanya menjalani apa yang dijalankan ribuan budak dan orang miskin setiap hari. Namun, Kamu boleh sedikit memuji dirimu untuk ini, bahwa kamu melakukannya bukan karena terpaksa oleh keadaan, dan bahwa kamu mampu melakukan ini secara permanen semudah kamu melakukannya kadang-kadang. Biarlah kita menjadi akrab dengan kemiskinan, sehingga nasib tidak bisa menyergap kita tiba-tiba. Kita akan bisa lebih menikmati rejeki kita, saat kita menyadari bahwa kemiskinan bukanlah beban. Letters Menurut saya, inilah manfaat terakhir dari latihan kemiskinan. Untuk mengajak kita, yang lebih beruntung, sesekali keluar dari kenyamanan yang telah kita anggap normal dan menyadari ada jutaan orang lainnya yang tidak seberuntung kita dan bisa merasakan apa yang mereka lalui setiap hari. Halangan adalah jalan. Jika kita kembali pada fundamental dikotomi kendali, kita akan menyadari bahwa hampir semua jalan hidup ini ada di luar kendali kita. Sebagian memang bisa dipengaruhi oleh pilihan-pilihan kita, pemilihan teman, pemilihan pasangan hidup, Pemilihan pekerjaan, pemilihan tempat tinggal, pemilihan sekolah, dan lain-lain. Namun, sebenar-benarnya, hasil atau outcome dari pilihan kita banyak sekali bergantung pada faktor eksternal. Hanya pikiran, interpretasi, strategi, dan keputusan kitalah yang masih benar-benar di bawah kendali kita. Markus Aurelius menyebutkan bahwa halangan adalah jalan, the obstacle is the way. Sebuah permainan kata yang menarik. Secara definisi. Halangan bukanlah jalan dan justru mengganggu sang jalan bukan. Inilah penjelasan beliau. Karena kita bisa menerima dan menyesuaikan diri, pikiran kita bisa beradaptasi dan bisa mengubah halangan agar justru mendukung tujuan. Halangan terhadap tindakan kita justru memajukan tindakan kita. Apa yang menghalangi jalan kita menjadi jalan itu sendiri? Meditations. Keuletan dan ketangguhan sejati bukan datang dari otot atau uang yang kita miliki, tetapi dari pikiran. Main, kita. Inilah kekuatan pikiran kita yang bisa mengubah halangan menjadi jalan itu sendiri. The obstacle becomes the way. Kisah Steve Jobs mengingatkan saya pada hal ini. Steve Jobs mendirikan Apple di tahun 1976, dan sembilan tahun kemudian dia dipecat dari perusahaan yang didirikannya, padahal komputer yang diluncurkannya cukup populer. Bagi banyak orang, dipecat dari tempat bekerja, apalagi dari perusahaan yang dia dirikan sendiri, adalah sebuah bencana besar akan tetapi peristiwa yang bagi kebanyakan orang adalah halangan ini ternyata menjadi jalan baru bagi Steve dipecat dari Apple adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku ujar Steve Jobs dalam pidato kelulusan di Stanford University bertahun-tahun kemudian beratnya beban sukses digantikan dengan rasa ringan menjadi pemula lagi tambahnya setelah dipecat Steve mendirikan perusahaan komputer baru next dan kemudian Pixar yang kita kenal dengan film-film produksinya seperti Toy Story, Up, Car, dan The Incredibles. Kira-kira satu dekade sesudah dipecat, Steve Jobs kembali ke Apple, dan kemudian menghasilkan inovasi-inovasi ikonik yang telah dikenal jutaan manusia, seperti iPod, iTunes, e iPhone, dan iPad. Mungkin pembaca saat ini sedang merasakan kesulitan dalam hidup, atau sedang merasa jalannya terhalang. Bisa jadi, apa yang dirasakan sebagai halangan justru adalah jalan yang baru. Untuk menemukan ini, kita harus kembali ke pikiran kita sendiri. Kamu sungguh sial jika kamu tidak pernah tertimpa musibah. Karena artinya kamu menjalani hidup tanpa pernah menghadapi lawan. Tidak ada yang tahu kemampuanmu sesungguhnya, bahkan dirimu sendiri tidak. Seneca on Providence Intisari Bab 8 Dalam filosofi teras, musibah dan kesusahan adalah opini value judgment yang ditambahkan oleh kita sendiri. Walaupun musibah, bencana, dan kesusahan yang menimpa seringkali berada di luar kendali kita, respon kita atasnya sepenuhnya ada di tangan kita sendiri. Filsuf Stoal melihat semua kesusahan sebagai kesempatan melatih virtue, arete, kebajikan kita. Saat kita tertimpa kesusahan, kita bisa memikirkan virtue yang bisa dilatih oleh keadaan ini. Saat tertimpa musibah dan kesusahan, waspadai pola pikir 3P yang merusak: personal, pervasive, Permanens. Kita bisa mengalahkan cobaan dan penderitaan dengan bertahan menanggungnya, endure, bagaikan atlet di pertandingan yang dengan keras kepala membuat lelah lawannya. Latihan menderita, poverty praktis, selain membantu kita menghadapi kesusahan yang sebenarnya, juga bisa membuat kita kembali mensyukuri apa yang sudah kita miliki. Halangan bisa menjadi jalan, dan ini tergantung kepada pikiran kita. Bab 9. Menjadi orang tua. Istri saya pernah membicarakan bagaimana kami bisa memastikan anak kami yang masih kecil, saat buku ini ditulis, bisa tumbuh menjadi anak yang tidak durhaka kepada orang tua. Keprihatinannya muncul mendengar kisah-kisah orang tua yang dicampakkan oleh anak-anak mereka saat sudah dewasa, bahkan ketika orang tua ini sudah berusia lanjut, sakit-sakitan, dan sangat membutuhkan perhatian. Saya sendiri tidak punya jawaban yang pasti, sekadar menyediakan kasih sayang, Perhatian dan materi yang cukup tidak menjamin kita membesarkan anak yang peduli pada orang tuanya kelak. Saya jadi terpikir, adakah yang bisa ditarik dari filosofi teras untuk topik membesarkan anak? Berdasarkan survei khawatir nasional di bab 1, salah satu sumber kekhawatiran adalah menjadi orang tua. Sesudah saya menjadi orang tua, juga barulah saya bisa mengerti mengapa peran ini benar-benar bisa menjadi sumber kekhawatiran. Ketika saya bermain dengan anak saya, Saat buku ini ditulis, dia baru berusia setengah tahun, ribuan pikiran tentang masa depan yang melanda. Apakah dia akan tumbuh menjadi remaja yang baik atau menyusahkan orang tua? Apakah dia akan tumbuh cerdas dan berprestasi? Apakah dia akan bergabung dengan teman-teman yang memiliki pengaruh buruk? Apakah dia akan punya pacar kece seperti Victoria Secret Angels? Dan ribuan pikiran lain, dari yang penting sampai gak penting banget. Saya bukanlah seorang pakar pendidikan atau psikolog anak. Gagannya di akhir bab kita akan ngobrol dengan seorang psikolog anak dan sebagai orang tua pun saya tidak bisa dibilang sudah memiliki banyak pengalaman. Namun, saat menulis buku ini, saya tergelitik untuk mengetahui apakah filosofi teras bisa diterapkan di dalam parenting juga. Saya tidak menemukan cukup banyak referensi mengenai stoicisme dan parenting, jadi berikut ini lebih banyak dari interpretasi saya sendiri. Tentunya Saya berharap bagian ini bisa menjadi pemicu bagi para pakar pendidikan dan psikolog anak yang membaca buku ini untuk meneliti apakah prinsip-prinsip dalam filosofi teras sungguh bisa membantu kita menjadi orang tua yang lebih baik. Biasakan menggunakan nalar. Hidup haruslah selaras dengan alam, natur. Jadi, konsekuensi pertama dari prinsip ini adalah belajar menggunakan nalar. Bagi saya, artinya sejak kecil anak saya bisa dibiasakan melakukan pilihan berdasarkan pertimbangannya sendiri tentunya dalam kapasitas yang sesuai dengan tahap perkembangannya. Di bagian wawancara di akhir bab kita akan mendapatkan beberapa tips dari psikolog pendidikan mengenai penerapan hal ini. Konsekuensi anak bisa menggunakan nalar berarti kita harus mampu memberdayakan mereka untuk belajar berpikir, mengumpulkan informasi dan data, dan menarik kesimpulan sendiri. Anak kecil sering bertanya, kenapa saat kita meminta mereka melakukan sesuatu? Jika mereka dibentak, Sudah nurut saja pada orang tua gak usah nanya-nanya, rasanya tidak memberi mereka motivasi untuk berpikir sendiri. Memberi penjelasan tentunya lebih membutuhkan waktu dan tenaga bagi orang tua, tetapi seharusnya memberi contoh yang lebih baik daripada sekadar membentak mereka. Anak dibiasakan mengerti ada alasan dibalik setiap permintaan, dan perlahan mulai belajar mencerna alasan dan pertimbangan dibalik sesuatu. Sebaliknya. Anak juga dibiasakan untuk memiliki pertimbangan dan alasan yang baik sebelum meminta sesuatu kepada kita. Menerapkan dikotomi kendali kepada anak? Apakah kita sudah mulai melatih anak untuk menerima ada hal-hal yang memang di luar kendalinya? Misalkan, rencana bersenang-senang keluar rumah harus dibatalkan karena hujan deras. Apakah kita akan marah-marah atau mengomeli cuaca di depan sang anak selalu saja kalau papa mau punya acara harus kena hujan? Dasar Cuaca Kampret Atau kita dengan tenang menerimanya dan segera mencari rencana lain yang di bawah kendali kita? Wah hujan, ya bagaimana? Yuk, cari ide aktivitas lain. Dalam artikel di The Independent berjudul Parents of Successful Kids Have 11 Things in Common, disebutkan bahwa salah satu kebiasaan orang tua dari anak-anak sukses adalah menghargai usaha lebih dari menghindari kegagalan. Psikolog Stanford University Carol Dweck menjelaskan bahwa anak-anak dan juga orang dewasa memiliki dua konsep yang berbeda mengenai sukses. Mentalitas pertama, fixed mindset, mentalitas, sudah tetap mengasumsikan bahwa karakter, kecerdasan, dan kreativitas bersifat statis tidak berubah. Karenanya, sukses menjadi bukti akan kualitas-kualitas itu. Akibatnya, anak dan orang tua yang memiliki mentalitas ini akan berjuang mati-matian meraih sukses dan menghindari kegagalan agar bisa mempertahankan persepsi saya, anak saya, pintar. Kegagalan dianggap mengancam realitas bahwa sang anak adalah anak yang pintar. Mentalitas kedua adalah growth mindset, mentalitas bertumbuh. Mentalitas ini justru menyukai tantangan. Kegagalan tidak dilihat sebagai bukti, kebodohan, tetapi sebagai batu loncatan yang perlu untuk pertumbuhan mental dan meningkatkan kemampuan kita. Kecerdasan dan kreativitas dilihat sebagai sesuatu yang bisa dikembangkan, grow, dan bukan paket pemberian yang sudah absolut. Contoh perbedaan kedua mentalitas ini adalah bagaimana kita memuji anak saat mereka sukses, misalnya meraih nilai ujian yang bagus. Jika kita berkata, "Wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu memang anak yang pintar." Ini akan melahirkan anak bermental fixat. Anak mulai tumbuh dengan persepsi bahwa dia memang terlahir pintar. Loh, memang apa salahnya jika anak mengira dirinya pintar? Hal ini bisa berpotensi menjadi dua masalah. Yang pertama, Jika dia akhirnya mengalami kegagalan, kejadian yang sangat mungkin dalam kehidupan nyata, Fixed Mentality bisa membuatnya tergunjang. Katanya, saya pintar. Kok saya gagal? Kedua, Fixed Mentality bisa mengurangi motivasi untuk berkembang. Karena kepandaian dianggap sebagai super power yang sudah tertanam sejak kecil. Saya kan pintar. Untuk apa susah payah belajar lagi? Saya pasti bisa kok. Alternatif lain memuji prestasi anak adalah dengan memuji effort. Upaya, misalnya, wah, nilai kamu bagus sekali. Kamu pasti sudah bekerja keras untuk bisa mendapatkannya. Ketika sukses diatribusikan ke upaya dan kerja keras, kita memberikan pesan bahwa kecerdasan dan bakat bukan sesuatu yang statis, tetapi bisa terus diasah. Inilah yang dimaksud dengan pola pikir growth bertumbuh. Anak dan orang tua percaya bahwa kemampuan diri bisa ditumbuhkan terus. Kegagalan tidak dilihat sebagai indikator seseorang terlahir, bodoh tetapi sebagai hambatan sementara yang bisa dilampaui dengan usaha. Konsep Fixed Mindset vs Growth Mindset ini sangat kompatibel dengan dikotomi kendali. Di awal, filosofi teras sudah mengajarkan bahwa kesuksesan sesungguhnya tidak sepenuhnya berada di bawah kendali kita. Saat anak terobsesi pada meraih sukses atau menghindari kegagalan, padahal kedua hal ini banyak sekali dipengaruhi faktor eksternal, apakah anak disiapkan menjadi realistis? Saat dia meraih sukses, apakah itu akan membuat dia menepuk dada? Ha, ini karena saya memang pintar, dan saat gagal meratapi, ini semua karena saya bodoh. Dengan mengalihkan fokus pada hal-hal yang berada di bawah kendali, belajar sungguh-sungguh, berlatih, rajin, kita memberikan anak sesuatu yang bisa mereka kendalikan dan tingkatkan, dan kegagalan bukan berarti vonis atas karakter mereka. Kita juga bisa mulai memperkenalkan kendali secara perlahan kepada anak. Misalnya dari hal-hal kecil, seperti menentukan mau main apa hari ini, atau mau memakai baju apa hari ini. Sebaliknya, kita juga mulai menjelaskan hal-hal di luar kendali dari hal-hal sederhana, misalnya saat cuaca buruk menghalangi acara bermain. Atau, saat si anak sakit sehingga tidak bisa bersekolah dan ketinggalan mata pelajaran. Kita bisa menunjukkan sikap tidak stres karena sakitnya itu sendiri, sesuatu yang di luar kendali orang tua dan juga si anak dan lebih memfokuskan pada bagaimana bisa mengejar ketertinggalan, misalnya. Semakin bertambah usia sang anak, tentunya percakapan yang kita miliki bisa lebih kompleks dan mendalam. Kita bisa bersama-sama membahas tentang dikotomi kendali, mengajarkan untuk tidak terobsesi dan mengharapkan kebahagiaan dari hal-hal di luar kendali, belajar tidak terlalu mencintai hal-hal seperti kekayaan atau ketenaran, dan belajar untuk mengendalikan pikiran kita. Anak yang lebih dewasa juga bisa diajarkan bahwa dia punya kendali sepenuhnya atas emosinya dan bagaimana sebisa mungkin dia tidak terlalu reaktif pada peristiwa di sekitarnya. Dikotomi kendali bagi orang tua Mengajarkan dikotomi kendali kepada anak adalah satu hal, tetapi menerapkan ke diri sendiri adalah hal lain lagi. Apakah kita mampu menerapkan dikotomi kendali ke diri kita sendiri sebagai orang tua? Menerapkan dikotomi kendali tidak hanya sekadar urusan memahami hal-hal mana yang ada di luar kendali kita, tetapi juga kerelaan untuk melepas ilusi kendali tersebut. Sebagai orang tua, rasanya melepas sebagian kendali menyangkut anak adalah hal yang paling sulit dilakukan. Saya pun pasti harus melalui ujian tersebut. Ini mungkin bisa menjadi salah satu jawaban terhadap tingginya kekhawatiran para orang tua mengenai peran ataupun anak-anak mereka. Seperti apa dikotomi kendali bagi orang tua, ada sebagian hal tentang anak kita yang ada di dalam kendali kita, ada sebagian lagi yang tidak di dalam kendali kita. Ada beberapa hal yang bisa kita kendalikan, misalnya nutrisi, dana pendidikan, dana kesehatan, pilihan sekolah, sampai usia di mana mereka mau memilih sendiri, pendidikan nilai-nilai agama, kalau kita mau, pendidikan budaya dan etika, pendidikan filsafat, dan lain-lain. Yang lebih berat diterima adalah hal-hal yang seharusnya sudah di luar kendali kita. Kesehatan mereka. Kita memang bisa memilihkan nutrisi dan imunisasi bagi mereka. Tetapi pada akhirnya datangnya penyakit tidak bisa sepenuhnya kita tangkal. Apalagi kecelakaan yang bisa menimpa anak kita. Tidak hanya di jalan raya, di lapangan basket, atau sepak bola di dalam sekolah pun anak kita bisa cedera. Minat dan hobi mereka. Apakah kita rela mereka memiliki hobi apapun? Ataukah diam-diam kita ingin mereka menekuni hobi tertentu saja? Aspirasi studi, kuliah. Apakah kita mendukung jika mereka ingin kuliah jurusan tertentu yang mungkin tidak sesuai dengan ambisi dan impian kita sebagai orang tua? Kita mungkin bisa mencoba membujuk dengan argumen, tetapi apakah kita akan membiarkan sang anak menentukan sendiri pilihannya? Atau kita akan memaksa mereka wajib mengambil bidang studi tertentu dengan alasan, kan saya yang bayarin kuliahnya? Pilihan pacar sampai pasangan menikah. Jeng-jeng, mungkin kondisi dari zaman Siti Nurbaya belum banyak berubah sampai hari ini. Masih ada orang tua yang ingin memiliki hak suara dalam pemilihan pasangan hidup. Terkadang, orang tua memiliki kriteria-kriteria tertentu yang bisa sangat membatasi. Harus dari suku tertentu, harus dari latar belakang keluarga tertentu, harus dengan yang berdomisili di kode pos tertentu, kan lumayan kalau alamat besan di perumahan tajir. Harus tinggi badan tertentu, dan lain-lain Hati dan perasaan si anak tentunya adalah miliknya Sampai sejauh mana masih ingin kita kendalikan? Bahkan, sesudah sang anak berkeluarga pun Masih banyak orang tua yang ingin mengendalikan hidup si anak Mulai dari masakan apa yang harus dibuatkan menantu Nama anak, sampai cara melipat popok si cucu, dan lain sebagainya Tapi kan maksud kita baik? Filsuf Stoa akan berkata bahwa poinnya bukanlah Maksudnya, Intention, tetapi bahwa kita harus bersiap terhadap kekecewaan, kemarahan, air mata, dan rasa frustrasi ketika kita memelihara ilusi bisa mengendalikan kehidupan anak yang tidak berada di bawah kendali kita. Tikotomi kendali dari William Irvin rasanya sangat relevan diterapkan. Sebagai contoh, misalnya urusan memilih bidang studi. Tentu orang tua memiliki perspektif tertentu mengapa ingin si anak memilih kuliah tertentu berdasarkan pengetahuan dan pengalaman orang tua. Misalnya dengan meyakini karir, profesi tertentu akan lebih menjamin penghidupan si anak kelak. Dalam model trikotomi kendali, pilihan akhir sang anak tetaplah miliknya dan tidak di bawah kendali kita. Namun, kita bisa fokus pada tujuan internal, internal goal, yaitu menerangkan sebaik-baiknya mengapa anak harus mempertimbangkan sebuah jurusan dengan semua aspek positifnya. Jika kita sudah sampai di tahap tersebut, berarti kita sudah cukup berbuat dan bisa berpuas diri. Namun, keputusan terakhir ada di tangan sang anak. Begitu juga dalam pilihan pasangan hidup. Pilihan hati bukan di bawah kendali kita, tetapi kita bisa berbagi pengalaman kita dalam urusan relationship dan memberi nasihat dari perspektif kita. Sudah, sampai di situ saja. Lanjut part 13.